Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ilmu yang beliau sampaikan itu ibarat air hujan yang Allah turunkan di muka bumi dan hati manusia sebagai objek penerima ilmu itu sebagaimana tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masa luma ba'atsani Allahu bihi minal ilmi wal huda kama thal ghaitsi asaba arda." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku sampaikan yang aku bawa itu sebagaimana hujan yang turun di muka bumi. Kita sangat sadar semua tanah butuh untuk diairi dan butuh untuk kemudian mendapatkan hujan sehingga tanah itu menjadi tanah yang subur. Maka demikian pula hati manusia. Setiap orang harus sadar bahwasanya hatinya sejatinya sangat butuh untuk diairi dengan ilmu, sangat butuh untuk diairi dengan pengajian agar hatinya menjadi hati yang subur. Konsekuensinya ketika ada sebuah tanah yang sering mendapatkan air Maka bisa kita saksikan tanah itu akan menjadi tanah yang subur Bisa ditanami dengan berbagai macam tanaman Menghasilkan berbagai macam manfaat Maka demikian pula hati manusia Ketika hati itu sering ditanami Sering diairi dengan ilmu Sering dihujani dengan pengetahuan agama Maka hati itu akan menjadi hati yang subur Hati yang bermanfaat Maka demikian pula sebaliknya Ketika ada sebuah tanah yang sama sekali tidak pernah diairi, tidak pernah mendapatkan hujan, tanah itu akan menjadi tanah yang tandus dan gersang. Demikian pula hati manusia, ketika hati itu tidak pernah diairi dan tidak pernah diajak untuk pengajian, maka hati itu akan menjadi hati yang tandus, bahkan menjadi hati yang mati, atau bahkan menjadi hati yang membahayakan bagi pemiliknya.